Radio Muslim Yogyakarta Memurnikan akhidah Merdebarkan sunnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Innalhamdulillahi Nahmaduhu wa Wanastawfiruhu Wa na'udhu wa na billahi min Syururi anfusina wa min Sayyiyati amalina Man yahdihillahu Fala mudillalah Wa man yudlil Fala hadialah Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah Hakka tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah Wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum وَمَنْ يُطِئِ إِلَّهَا وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَآدْ Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT baik yang hadir di majlis ini ataupun yang menyimak dan mendengarkan kajian melalui radio Muslim Yogyakarta رحماني ورحمة الله Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya Pada pertemuan yang lalu Kita telah mempelajari <tuh> Kitab e, Sifat az zaujah as salihah Sampai pada halaman 8 dan 9 Di halaman ke-9 terakhir e, Syekh Abdul Razak menyampaikan sebuah pembahasan Bahwa ada eh, sebuah pokok atau inti yang diperlukan seseorang atau yang harus kita ketahui bahwa perkara tersebut sangat berpengaruh <tuh> perkara tersebut sangat berpengaruh bagi seseorang yang ingin mendapatkan kebaikan beliau mengatakan yangبغي allataghiba anna qaidatun adzimah fi hadzal bab dalam masalah ini jangan sampai terluput dari kita sebuah kaidah yang sangat agung wahia ussul mawdu' niat adalah inti dari pembahasan kita wa asasun litahsilis salah wa wa nailihi dan dia adalah dasar untuk mendapatkan kebaikan Dan memperolehnya Apa itu? Ala wahya Annas salaha la yunalu illa bi amrain Bahwa kebaikan seseorang Seorang wanita yang ingin menjadi Salihah Seorang remaja putri yang ingin menjadi Salihah Seorang istri yang ingin menjadi, salihah, istri, yang ingin menjadi istri yang salihah Bahwa kebaikan itu diperoleh dengan dua perkara perusahaan kebaikan tidak mungkin diperoleh kecuali dengan dua perkara perkara perkara yang pertama kemarin apa? taufiqullah petunjuk dari Allah, hidayah sehingga kemarin kita tanyakan seorang anak itu yang paling berpengaruh dalam dalam kebaikan seorang anak, keberhasilan dalam mendidik seorang anak, siapa yang paling berpengaruh? Allah subhanahu wa taala karena dialah yang memberi hidayah lianallah huwalhadiyahdiman yasha Allah memberi hidayah kepada siapa saja maka ini eh, eh, perkara pertama yang disebutkan oleh Syekh Abdurrazak dan ini sangat penting untuk kita fahami sehingga kalau kita sudah tahu bahwasanya petunjuk itu atau petunjuk Allah itu adalah faktor utama dalam kebaikan Pribadi seorang wanita Dan juga dalam hal yang lainnya Kalau kita membahas kita perluas Berarti bahwasanya kebaikan itu adalah bahwasanya taufik Allah Hidayah Allah itu adalah Sumber dari kebaikan segala sesuatu Kebaikan seorang suami Kebaikan seorang anak Kebaikan seorang istri Kebaikan seorang pemimpin Kebaikan seorang rakyat ya, Kebaikan sebuah pekerjaan Kebaikan sebuah riski Maka semua itu harus diminta Dari Allah subhanahu wa ta'ala nah, Ketika seseorang ingin menjadi baik Seorang wanita ingin menjadi baik Seorang wanita ingin menjadi seorang wanita yang salihah Harus pertama kali ditanamkan dalam dirinya bahwa kebaikan seseorang tidak bisa diraih kecuali pertama dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fal-hadi <tik> huwa Allah. Yang memberi petunjuk itu hanya Allah. Wa wahdah al-muwaffiq. Dia satu-satunya zat yang memberikan taufik. Wal-umuru <tik> biyadihi. Dan segala perkara yang ada di dunia ini di bawah tangannya. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat berapa kemarin? 17. Man yahdillahu fahuwal muhdadi. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka dialah orang yang mendapat hidayah. Hidayah di tangan Allah. Wa mayyud lil. Dan barang siapa yang telah disesatkan, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ditutup darinya jalan hidayah. Falan tajidalahu waliyan murshida. Maka kau tidak akan dapatkan baginya seorang wali, seorang penolong yang bisa menunjuki jalannya. Kalau sudah diubeng-ubengke oleh Allah, tidak akan bisa ketemu ketemu jalannya. Maka pertama kali, kita harus meyakini. Oh, kalau begitu kita untuk jadi soleha harus berdoa. Iya. Untuk jadi soleh itu harus berdoa. Loh gimana doanya? Semampunya. Kalau bisa dengan bahasa Indonesia, kalau tidak bisa dengan bahasa Arab atau dengan doa-doa yang berkaitan dengan kebaikan jiwa kita, ya maka bisa dengan bahasa Indonesia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui Apa yang diminta oleh Hambanya Maka ini yang pertama harus tahu Oh taufik, nomor satu itu unsur taufik Jadi keberhasilan Apapun yang dilakukan oleh seseorang Nomor satu taufik Jangan pernah sombong Kita jangan sombong Saya bisa gini itu karena ngajinya sudah lama loh Iya memang Tapi nomor satu sebelum kamu ngaji lama Itu adalah apa? taufik, ya, saya sekarang bisa baca kitab karena udah lima tahun loh, udah lima tahun ini belajar, iya memang, tapi jangan lupa nomor satu apa? semuanya adalah taufik dari Allah. Walaupun sepuluh tahun kalau belum diberi taufik oleh Allah, baca hada kitabun saja masih, celidat, celidot, hada kitab kitabin? ya, bisa bunyi bun itu adalah taufik dari Allah ya bisa membedakan mana maful mana majlis mana majlas ya mana dan seterusnya itu adalah taufik dari Allah subhanahu wa taala jadi jangan lupa ini Bu ini penting sekali penting sekali ya kemudian qala taala demikian juga Allah subhanahu wa taala berfirman dalam surat yunus siapa nabi yunus itu nabi yang ditelan ikan paus Nabi yang ditelan ikan paus dalam surat Yunus ayat 25 Allah berfirman Wallahu yad'u ila darissalam dan Allah mengajak, memanggil kepada kampung keselamatan wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki Menuju jalan yang lurus Jadi seorang itu bisa berjalan di atas jalan yang lurus Adalah karena hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Ustaz kalau begitu Tidak mesti ya Ustaz ya Kalau mondok terus nanti jadi soliha atau sebaliknya kalau enggak mondok nanti jadi salihah. Tidak. Cuma memang seorang hamba itu harus menunaikan as asbab. Makanya nanti yang kedua ada sebab perkara yang kedua. Jadi bukan jaminan seorang yang sudah belasan tahun mondok kemudian pasti dapat hidayah, pasti dapat menjadi wanita yang salihah, pasti menjadi pria yang Sebagai sebagaimana juga bukan jaminan Orang yang tidak mondok itu nanti akan jadi soleh Atau menjadi salihah, tidak ya Semuanya adalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Tugas kita adalah badzlul asbar nanti Itu perkara yang kedua Nah hidayah semuanya di tangan Allah Dulu ada kisah seorang yang Oleh para ulama' banyak sekali dipuji-puji oleh mereka sampai dia menulis buku yang sangat indah sangat bagus sampai diceritakan bahwa ujian ulama sampai mengatakan bahwa dia orang ini telah membeli surga dengan buku tulisannya sangat bagus sekali berarti bukunya jadi bukunya sangat bagus tapi di akhir kehidupannya dia murtad nah na'udzubillah min nah, ya. maka yang seperti ini bukan jaminan dia sudah penulis buku yang baik da'i yang terkenal, da'i yang kesohor, ustadz yang berpengalaman, dan yang lain yang ustadzah, muballiho ya, qari ul quran qari atul quran bukan bukan jaminan seperti halnya kisah seorang muadzin di zaman dahulu yang dia sudah belasan tahun atau puluhan tahun menjadi muadzin Mu'adzin itu bukan pekerjaan yang remeh. Ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Mudah-mudahan seorang mu'adzin masuk dalam kategori man ah, ah, ahsanu qawlan. Orang yang baik perkataannya. Dan kelak dia akan dipanjangkan lehernya di hari kiamat. Ini yani memiliki perbedaan dengan yang lainnya. Dan setiap benda yang mendengar suara adhannya akan bersaksi kelak di hari kiamat. Kalau ada muadzin kita dengar, kita akan bersaksi bagi muadzin tersebut kelak. Wah, maneman saat -man saksi saya tak tutupi telinga. Silahkan tutup telinga. Masih banyak perkara-perkara lain yang akan menjadi apa? Saksi. Ya. Nah, muadzin bukan pekerjaan yang remeh. Suatu saat aduh, sang muadzin ini seperti biasanya naik ke atas apa? Loteng, tingkat tinggi. Mau mengumandangkan adzan. Ketika melihat ke bawah Dilihatnya seorang wanita yang sangat cantik sekali Ibu-ibu pernah melihat seorang wanita yang sangat cantik sekali? Ngaca aja belum tentu ya kan? Ngaca aja belum tentu mengakui kan? Ini wanita yang sangat cantik sekali Jadi begitu dia melihat langsung kesem-sem uh, Langsung jatuh hati Maka dia pun entah ceritanya bagaimana Yang jelas dia kemudian turun Apakah dia menunaikan adhan atau tidak Saya tidak tahu ceritanya Yang jelas ceritanya dia turun akhirnya Turun menemui wanita tersebut Yang rumahnya di bawah loteng adhannya Di bawah masjid Karena dulu rumah satu dengan rumah lain bersambung-sambung bahwa setelah ditemui, dia ingin melamar wanita tersebut. Sah-sah ya. saja seorang laki-laki melamar seorang wanita yang dia ingin e, nikahi untuk menghalalkan, tidak ada masalah insya Allah. Ta tapi yang jadi masalah ini wanita mengajukan sebuah persyaratan. Saya mau menikah denganmu, tapi perlu Anda ketahui, saya ini adalah wanita ahlul kitab wanita apa alul kitab nasroni dia kamu boleh saya akan terima kamu menikah denganku dengan syarat kamu keluar dari agamamu masuk ke dalam agama apa nasroni pikar pikir pikar pikir sudah cuntao pikirannya karena melihat apa kecantikan makanya kecantikan wanita itu betul-betul suatu yang bisa apa memfitnah diakui atau tidak diakui sebagaimana ketampanan laki-laki juga bisa memfitnah ngaku atau rangaku ya baik Anda mengaku ataupun tidak lo kisahnya jelas kisahnya apa Nabi Yusuf wanita lho masa wong wedok ngantek drijine kepenges-penges wanita lo suruh ngupas buah sambil melihat tontonan Nabi Yusuf lewat langsung ma bashar ini bukan manusia ini sambil enggak sadar waqatna aidihunna qatna bukan hanya kotak, qatna tapi qatna pakai tasdid berkali-kali itu sret sret sret gitu kan maka kepenges-penges Berdarah-darah tangan mereka Mungkin kalau ada koran di zaman itu ya, Sekian banyak wanita menjadi korban Mutilasi ya, Mutilasi drijini dewe Itu ternyata memfitnah Makanya saya sarankan nih Bapak-bapak yang ibu-ibu punya Bapak-bapak nih punya suami Jangan suka Apa istilahnya Kalau sekarang ada medsos ya Jangan suka majang foto Ya, di apa namanya di medsosnya atau di wa nya mungkin macam futur ya. karena itu fitnah bagi uh, pasangan lain, bala ya. kuli hal uh, ini berbahaya. Taib uh, maka sang muadzin tadi pikirannya sudah cundel kalau fitnah itu sudah di hadapan Seseorang terkadang itu membutakan akal. Mata tetap melotot, tapi akal sudah apa? Buta. Bundel. Keakhirnya, dia nekat untuk keluar dari agama Islam. Ya, untuk bilang, Padahal sudah berapa hari, Adhan? Sudah bertahun-tahun. Jadi muaddi. Gara-gara ingin menikahi seorang wanita yang cantik tapi apa Nasrani hmm, di, di agama Islam gak ada bahwa wanita yang cantik banyak bahkan semua wanita adalah apa cantik kalau enggak bertanya kalau enggak percaya tanya sama anak Anda siapa wanita tercantik di dunia Simbokku iya kan jauh Simbokku walaupun Simbokue ambune otang tengan ora karo-karuan ya tapi kalau dijejerkan antara Milih mana coba Yang Miss Universe of Ya kan Wanita-wanita yang Juara kecantikan Dengan suruh mereh ibunya Sengabunya tengtengan Itu anak itu Pasti akan lari ke pelukan siapa Ibu Walaupun begitu nempel ya Ketularan nambunya Langsung Tapi ternyata Ibu itu adalah wanita tercantik Bagi seorang ana diakui atau tidak diakui makanya namanya fitrah wanita itu cantik masa yang cantik itu hanya orang-orang Nasrani Di agama Islam banyak wanita-wanita yang cantik walhamdulillah dan semua wanita cantik relatif suka ini tapi pikirannya sudah bundel ini muatin naudzubillah min zalik akhirnya dia merelakan agama demi untuk mendapatkan Kebahagiaan yang sesaat Itu menikmati kecantikan yang mungkin Tidak lama Begitu wanita cantik itu Tidur, selambini manah ya, Kemudian Keluar suara apa? Ngerok, belum nanti me Mengeluarkan cairan yang membuat Peta buta yang tidak karuan di bantalnya ya, Dari mulutnya Alias apa? Iler ya, Ledis jandra karuan-karuan Ternyata hanya ingin kebahagiaan sesaat, kebahagiaan mata. Akhirnya dia korbankan agama, gak peduli, dia masuk Nasrani. Belum sempat dia menggauli wanita tersebut, dia keluar untuk menunaikan hajatnya, terpleset, di tangga mati. Sampai sekarang. Gak sempat menikmati apa yang dia inginkan. Maksud hati. Mendapatkan kebahagiaan. Apa daya dia dapat kecelakaan. Dunia dan akhirat. Makanya hidayah itu betul-betul di tangan Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul. Sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul hajah. Innalhamdalillahi na'hmaduhu wa nastainuhu wa nasna'firuhu wa na'udzubillahih min syururi anfusina wa min sayiati a'malina abas selanjutnya may yahdillahu fala mudilla wa may yudlil <falahadiyalah> maka modal utama hidayah dan hidayah itu hanya di tangan Allah fal hidayatu bi yadihi halaman 10 hidayah itu di tangan Allah wasalahu biyadihi dan segala bentuk kebaikan di tangan Allah wa tawfiiqu dan taufik kemuliaan kebaikan pintu kebaikan itu di tangan Allah mamsya'akana yang dikehendaki Allah pasti terjadi wa ma lam yasha lam yakun yang tidak dikehendaki Allah tidak akan mungkin terjadi. Kalau Allah menghendaki hidayah seseorang pasti diberi hidayah. Kalau Allah tidak menghendaki hidayah seseorang maka orang itu tidak akan mungkin mendapatkan hidayah. Walla haula, walla kuwta illa billahi alaihi aladzim. Umar bin Khattab adalah seorang min ashadinas. Adawatanil Islam, dia adalah Umar bin Khattab. Dulu adalah kananin ashadinas Adawatanil Islam. Wasadinas al entekam, miman aslama. Dia adalah orang yang paling keras permusuhannya kepada agama Islam. Dia adalah orang yang paling keras siksanya kepada orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Tapi ketika hidayah sudah menyapa, masyaAllah. Dia menjadi orang yang paling mudah ternyuh dengan agama Islam. Padahal kalau kita bayangkan budanya itu Umar bin Khattab, orangnya tegas. Kalau dikatakan tidak dikatakan keras, tegas orangnya, pemberani. Tapi ketika Allah sudah kehendaki hidayah, masuk dia ke dalam Islam, setegas apapun Umar bin Khattab. Ya, ini Umar bin Khattab. Tapi Coba bandingkan dengan Abu Talib. Wama waman huwa Abu Talib. Siapa dia Abu Talib? Paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membela mati-matian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika orang-orang Quraisy datang kepadanya meminta kepada Abu Talib supaya menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Wahai Abu Talib, tolong sampaikan pada ponakanmu untuk menghentikan aksi dakwahnya. Maka Abu Talib pun memanggil, Wahai keponakanku, orang-orang Quraisy, minta engkau menghentikan aksimu. Kata Rasulullah SAW, duhai pamanku, aku tidak akan berhenti menghentikan dakwahku. Meskipun mereka meletakkan bulan di tangan kiriku, matahari di tangan kananku Aku akan tetap melanjutkan aksi ini Atau aku akan mati dalam membela dakwah Islam ini Kata Abu Talib, ya sudah terserah kamu Lakukan apa yang kamu sukai, aku akan membela mu Datang lagi orang-orang Quraisy. gagal sih Membawa amarah ibnul Walid, seorang pemuda yang tampan yang akhlaknya bagus, datang kepada Abu Talib. Ya Abu Talib, khudhaal fatawaladn lak liturabbiah wa aktni ibna ibnaka linaktullah. Kata kata mereka orang Quraisy, wahai Abu Talib nih, ada pemuda bagus. Ambil jadi anak asuhmu sebagai ganti Muhammad. Serahkan Muhammad biar kami yang membunuhnya. Apa kata Abu Talib? Biksamaatulubun. Sungguh buruk permintaan kalian. Atau tuni waladakum liurabbiyah waautikum waladi litaqtulah. Tak masuk akal. Mana mungkin kalian serahkan anak kalian, anak orang lain kepadaku Supaya aku memeliharanya. Sementara aku serahkan anakku sendiri kepada kalian untuk kalian bunuh. Bik sama tatlubun. Buruk sekali permintaan kalian. Dah pergi sana kalian. Abu Talib. Tapi ketika menjelang wafatnya. Abu Talib tetap dalam kondisi kemus. Kemusyrikan. Datang Rasulullah SAW untuk mentalkinnya. Mendakwainya. Ya'am. Kul kalimatan. Uhajulaka biha Indallahi Wahai pamanku Katakanlah sebuah kalimat Yang aku dengan kalimat tersebut Bisa membela mu kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Tapi apa kata Abu Talib Huwa ala millati Abdil Muttalib Abu Talib mengatakan Dia masih memilih agama nenek moyangnya. Kahdah Masya Allah itu orang yang dekat luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa usah orang dekat begitu kok? Tidak diberi hidayah. Ini untuk menunjukkan bagi kita bahwasanya manusia tidak memiliki kekuasaan memberi hidayah sedikit pun kepada orang lain. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Inna Kalat Tahdi. Man ahbabta Walakin Allah ya di Man ya Engkau wahai Muhammad Tidak berkuasa memberikan hidayah Meskipun kepada orang yang kau cintai Hanya Allah yang ber, berkuasa memberikan hidayah Kepada siapa saja yang dikehendaki Demikian Demikian juga anaknya Nabi Nuh alaihi assalatu ya, Yang terkenal dengan nama siapa? Karena ikut bapaknya, tapi ternyata tidak mendapatkan hidayah. Fal hidayah biadillah, wetaufiqu biadillah, wasallahu biadillah. Semuanya ada di tangan Allah. Oleh sebab itu, ketika kita ingin jadi baik, ibu-ibu, nek -ibu, tenan, pingin jadi wong apik, ya kita ini harus banyak-banyak berdoa, memohon. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amrul akhar. Perkara yang kedua. Perkara yang pertama tadi apa? Taufik. Sekarang perkara yang kedua. Sa'yul insani. wa Wabadluhu. Juhdahu. Wawus'ahu. Fi nailis salah. Usaha manusia. Sa'yul <tuh> insani wa badhluhu dan bagaimana dia mengerahkan seluruh kemampuannya badal itu artinya mengerahkan juhdah kemampuannya wa wus'ahu dan kekuatannya fi salah dalam mendapatkan kebaikan wa talabihi suluk talabihi wa suluki asbabihi wa wasailihi Finailis salah wa talabihi jadi usaha manusia yang maksimal mengerahkan segala macam kemampuan dalam memperoleh kebaikan finaili salah wa dan dalam mencarinya wasunuki asbabihi wa wasailihi. dan menempuh sebab-sebab yang bisa mengantarkan dan wasilah-wasilah perantara-perantara Yang bisa mengantarkan dia ke dalam kebaikan Jadi harus ada usaha Selain sadar bahwasannya taufik itu Atau kebaikan di tangan Allah Maka harus ada usaha Pengin dadi wong api Ya usaha Di antara usahanya apa? Ngaji Belajar Ya Mungkin orang mau pinter kemudian tidak Belajar Ustaz Saya ingin jadi wanita soleh yang mungkin Suaranya lembut di depan suami Tapi suara saya keras Ustaz Untuk lembut di depan suami pun harus apa? Belajar Al-ilmu bittahallumi Ilmu itu dengan belajar Wal-ilmu bittahallumi Dan hilang lembut itu dengan bela belajar. Umar bin Khattab kayak apa dulu? Tapi ketika ditegur oleh Allah, ya ayuhaladina amanu limatuqaddimu eh, la tuqaddimu bayna yadayillahi warasulihi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya, ya. Kemudian juga teguran berikutnya, Ya ayuhalladina amanu, La tarfa'u aswatakum fauqasautin nabiyyi. Dan seterusnya, ayatnya dalam surat Al-Hujurat, maka, dikatakan dalam tafsir Ibn Ghazir, tidaklah mereka berkata suatu perkataan, diantaranya Umar, tidaklah Umar itu berkata satu perkataan, kecuali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, yani apa yang tadi kamu katakan? Saking menekan suaranya, ya. Jadi Umar bin Khattab itu menekan suaranya. Sampai-sampai kalau berbicara satu perkataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi apa yang kau ucapkan? Berarti kan istri juga harus begitu kalau ingin jadi saya ingin lembut di hadapan suami. Latihan. Beli cermin yang besar. Gimana bicara sambil senyum, ya? kok senyum saya masih mengerikan <laughs> ya dirubah lagi ya. ya ini teori apa namanya e, semacam contoh saja ya bagaimana bersikap dengan baik di depan suami bagaimana saya ingin lembut kepada anak-anak bagaimana caranya ya belajar entah itu dari e, belajar praktek atau mungkin melihat orang lain mempraktekan ketemu dengan orang-orang yang lembut bagaimana jadi begitu, harus ada usaha, ngaji alias bela, belajar, ya. Jadi kalau ingin baik itu harus ada usaha. Di antara bentuk usaha, cari teman. Cari teman yang baik. Ya. Karena as-sahibu sahid. Teman itu akan menarik temannya. Ya. Cari teman jangan yang draoan. Kalau ingin ibu-ibu jadi orang yang apa tenang, ya cari teman-teman orang-orang yang tenang. Nanti akan terpengaruh. Tapi kalau ketemu dengan anak-anak kita yang remaja-remaja putri, ketemunya dengan teman-teman yang suka berawaan, ya akhirnya berawaan. Kenapa ada wanita terkadang tingkahnya kayak laki-laki? Karena bergaulnya dengan apa? Dengan laki-laki model rambutnya, model celananya, cara bicaranya, cara berjalannya, ya. Jadi persis dengan laki-laki, cuma bedanya dia wanita itu aja. Ya, tapi persis seperti laki-laki. Itu pilih teman yang baik. Itu diantara usaha. Kalau yang ingin menjaga kesalehannya. Wanita sudah salihah, ingin menjadi tetap salihah, berarti cari suami yang baik ketika saatnya menikah. Cari suami yang saleh. Ya, yang sesuai dengan uh, standar agama. Cari suami yang yang baik. Kalau ingin anaknya tetap salihah, maka carikan bagi dia suami yang yang baik. Jadi ini usaha termasuk mulai dari ngaji, Cari teman, cari suami, kemudian baca buku-buku tentang bagaimana akhlak yang baik, mendengarkan ceramah-ceramah agama, dan seterusnya. Itu adalah baglu al asbab, namanya mencurahkan segala macam bentuk usaha untuk menjadi apa wanita yang yang baik. Ya, wad jamal nabiu shallallahu alaihi wasallam Hadainil amrain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan dua perkara ini jamaah mengumpulkan dua perkara ini yaitu ada apa tadi taufik dan yang kedua apa usaha, usaha. Ya, ada taufik ada usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua hal ini fi qaulihi dalam sabda beliau alaihi salatu wasallam fil hadis sahih dalam hadis yang Sohih, diriwayatkan siapa itu? Catat penggaki. Al-Imam Muslim. Ya, Diriwayatkan Imam Muslim. Ihris ala mayan fa'uka wasta'in billah. Ihris bersungguh-sungguhlah, semangatlah ala mayan fa'uka untuk mengerjakan perkara-perkara yang bermanfaat bagi dirimu. Bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah untuk mengerjakan perkara-perkara yang bermanfaat bagimu. Cari perkara yang bermanfaat, kemudian sungguh-sungguh. Ya. Kalau dalam dunia bisnis ya berarti cari peluang bisnis, kemudian apa? Sungguh-sungguh ingin jadi wanita yang saleha, orang yang soleh, cari bentuk ibadah yang bisa menjadi sabab kebaikan, kemudian sungguh-sungguh di dalamnya, begitu. Ya, wasda in dan mintalah pertolongan kepada siapa? Allah. Ikhrismayan Fauka itu nomor dua tadi. Usah? Usaha. Usaha. Wasta'in billah itu nomor berapa? Nomor satu Loh Ustaz, kok usaha dulu baru nomor baru nomor Istain billah? Gimana ini Ustaz? Ini tidak menunjukkan urutan, Bu. Wa di sini, wawu di sini, wasta'in billah itu tidak menunjukkan urutan. Usaha baru minta tolong, enggak. Karena wawu itu tidak menunjukkan apa? tertib Tar Jelas isti'anah itu pertama kali. Ya. Wawunya di sini adalah wawul ma'iyyah. Usahalah dengan disertai apa? Ya isti'anah. Berarti ikhris alamayan fa'uka itu usaha. Wasta'in billah itu isti isti'anah. Minta tolong. Karena hanya Allah yang memberikan apa tadi? Hidayah dan taufik. Kata Syekh. Ihris ala ma Bersungguh-sungguhlah atau sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihris bersungguh-sungguhlah -sungguh terhadap perkara yang bermanfaat bagimu bi badzil asbabin nafi'ah, dengan mencurahkan segala bentuk sebab yang bermanfaat. Ya, ingin belajar atau ingin bisa bahasa Arab. satu contoh maka ya Badlul Asbabnya belajar kemudian untuk belajar yang lebih baik ya berarti cari guru yang bisa ngajari kemudian cari majlis yang bisa untuk belajar, bukan hanya sekedar apa? ngurumpi nah, kalau sudah bisa bahasa Arab terus ngurumpi pakai bahasa Arab oh, Anta oh, rojul, anta ta'rifinam ta ya. lah oh, naam, araftu, araftu eh, naam, wakadha, wakadha, wakadha Innahu qad taz tazawwaja bi-mar'atin kadha. Ah, innani araftu man hiya. Masyaallah. Jadi ngobrolnya sudah pakai apa? Bahasa Arab. Timat majlisnya juga harus dipilih-pilih. Kemudian juga perangkatnya kitab harus ada. Ya. Pengin belajar bahasa Arab orang duwe bukune, enggak punya apa? Buku. Sudah bawa buku, enggak bawa pen? pensil. Ya makanya ingin belajar itu ya. ada yang ingin dicapai usahanya sungguh-sungguh begitu ini satu contoh saja ya. demikian ya wal wasail al mufidah jadi mencurahkan segala prasarana sarana yang bermanfaat untuk mencapai tujuan allah tiyunalubihas salah yang bisa diperoleh dengan perantara-perantara tersebut kebaikan. Mena kebaikan bisa diperoleh dengan perantara-perantara tersebut. Watatahakaku min khilalihal hidayah dan bisa menarik hidayah dari celah-celahnya dari khilal. Ya. Maka ehres alamayan fauqa di sini bersemangatlah untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat itu mencakup dua hal, Bu. baik bermanfaat dalam urusan agama. Ataupun bermanfaat dalam urusan apa? Dunia. Jadi kita diperintahkan untuk semangat. Kalau memang perkara ini bermanfaat bagi agama kita, semangat. Kalau memang perkara ini bermanfaat bagi dunia kita, karena kita masih di dunia, semangat. ya Makanya nyuci dengan semangat. Ya, nyuci baju. Kenapa? Karena baju itu bermanfaat bagi kita. Bermanfaat enggak? Ya bermanfaat. Coba kalau nggak ada baju, mau keluar bagaimana? Atau bajunya nggak pernah dicuci, mau keluar bagaimana? Ya, demikian. Rumah, kebersihan rumah. Kita bermanfaat. Karena anak-anak kita bermain di rumah. Suami kita juga tinggal di rumah. Mungkin orang tua kita juga di situ. Kita sendiri juga di situ. Maka kita harus semangat. Bersih-bersih rumah. Ya, Masak bagi suami masa bagi dirinya masa bagi ista, bagi apa anaknya ini masalah-masalah dunia harus semangat ya kemudian juga masalah-masalah agama juga harus semangat sekiranya ini penting bagi saya bagi agama saya eh harus semangat ya sal dalam ibadah semangat dalam ibadah jangan lupa sholat lima waktu ya, jangan lupa sholat malamnya walaupun cuma berapa rokaat satu rokaat ya ada rizki umroh ya ada rizki apa umroh ada rizki haji ini semangat namanya dan begitu seterusnya kemudian bagaimana saya bisa birrul walidain misalnya maka usaha-usaha yang bagaimana supaya orang itu bisa birrul walidain Bagaimana saya supaya bisa semakin taat kepada suami ini? Masalah urusan urusan agama semacam ini. Bagaimana saya supaya bisa mendidik anak dengan baik? Ya, ini harus dilakukan dengan semangat ini yang pertama. Was-tain dan minta tolonglah kepada Allah. Aqun mu'tamid dan aleih. Gantungkan segala asamu, segala harapmu. Gantungkan hatimu hanya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Mutawakilan alaih tawakkal Betul-betul hanya kepada Allah Taliban aunihi Atau taliban awnahu Betul-betul mencari pertolongan semata-mata dari Allah Rajian minhu Berharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqaka supaya Allah memberikan taufik kepadamu wa an yusaddidaka dan supaya Allah meluruskan langkahmu wa an yuthabbitaka dan mengokohkan dirimu jadi minta tolong kepada Allah tawakal minta pertolongan kepada Allah berharap kepada Allah memohon supaya dibimbing diluruskan dia apa? kokohkan Ko wa anya kuna awnan laka alas salah wal istiqomah dan mohon kepada Allah supaya Allah itu menjadi penolong kita penolong anda laka ya. dalam hal apa alas salah wal istiqamah untuk jadi baik dan istiqomah dalam kebah kebaikan faadhihi kaidatun kubro ini adalah sebuah kaidah yang sangat agung. Yang mana itu kaidah yang sangat agung? Nomor satu dan nomor dua. Yaitu apa nomor satu tadi? Taufik di tangan. Allah. Nomor dua? Usaha. Hawat Juma'el Khair yang mencakup segala macam bentuk kebaikan. Dan kaidah 1-2 ini, ya, kaidah yang pertama dan kedua, atau perkara pertama dan perkara kedua, ya, bahwasanya anna solaha, atau la solaha illa bi amrain, tidak ada kebaikan kecuali dengan dua perkara, yaitu yang pertama apa? Taufik atau hidayah. Yang kedua apa tadi? Usaha. itu tersimpulkan dalam sabda Rasulullah S.A.W. tadi, ihris Alama yanfaukah Wasta'in Billah Dan dalam semua perkara Hadhil ka'idah Hawat Juma al Khair Ka'idah ini Mencakup seluruh bentuk kebaikan Kebaikan apapun Yang kita inginkan Jangan lupa doa Jangan lupa usaha, usaha. Jangan lupa tawakal Jangan lupa usaha Usaha Jangan lupa gantungkan hati dan harapan semata-mata kepada Allah. Yang kedua jangan lupa apa? Usaha. Sebagaimana di... Kalau dua hal ini sudah dipraktekan, insya Allah dapat. Ingin jadi baik, tawakal pada Allah. Doa, minta pada Allah. Yang kedua usaha. Sebagaimana diterangkan oleh Rasul SAW tentang sikap seekor burung. ya kan? Apa sikap syekar burung? Nah, burung itu Masya Allah Dia ingin mendapatkan perkara yang bermanfaat baginya Yaitu apa? Makan Jadi, kebaikan burung itu pol-polnya ya bisa apa? Bisa makan Ngurus anak Suami sudah tidak diurus kalau burung itu ya Sudah ngurus dirinya sendiri sudah. Jadi, Seekor induk burung Atau burung itu sendiri Dia hanya memikirkan diri Kalau punya anak ya mikirkan Anak Keluar pagi hari Perutnya semuanya kosong Gak ada istilah bagi mereka Apa yang akan kita makan esok hari Gak ada Pokoknya saatnya tidur Tidur sudah Besok hari kerja Usaha Cari terbang Tidak jelas Tidak pakai sinyal GPS Tidak ya. juga cari informasi Di mana tempat yang banyak apa? Padi Pokoknya terbang Terus Masya Allah Sampai lihat padi ya turun Rombongan Tidak tahu ada orang yang ngincer di situ Terbang lagi Nanti mencelok lagi Masya Allah Itulah burung di, mereka itu betul-betul tawakal sekali kepada Allah Tapi usahanya juga apa? Keras Burung itu berapa kepakan per menit gitu. Yang kita kalau melakukan kepakan tangan seperti burung Mungkin tidak akan bisa Sebagian burung itu per detik kepakannya sekian kali uh, Burung itu yang madu itu pengisap madu yang cucuknya panjang, itu kan dia bisa terbang diem stabil di bunga. Itu kepakannya banyak sekali. Kalau kita koniru-niru manuk, sengkleh. Sengkleh itu tangannya simple. Simple itu apa? Simple itu sengkleh. <guluh> Semuanya begitulah, lumpuh-lumpuh tangannya, tidak berdaya. Ini menunjukkan usaha burung itu luar biasa. Tawakalnya juga biasa, luar biasa Hasilnya Pagi perutnya kosong Dia dan anak-anaknya pulang Siapa yang penuh duluan perutnya? Anak-anaknya baru ibunya Ya ibunya penuh perutnya Anaknya juga penuh perutnya Masya Allah Dan tidak ada mereka Kalau sudah situ gembira Terus masuk burung itu Tidak ada kemudian perbincangan diantara mereka Simbok Besok mangan apa yang bokeh? Ini padi ini enak, padi jenis apa sih? Was pokoknya besok cari, enggak peduli padinya apa, padinya siapa, ya, jauhnya seberapa, masyaAllah, harganya per kilo berapa. Dah, besokoknya, Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, Lahu tawakkaltum ala Allahi haqqa tawakkuli. Seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, dengan benar-benar tawakal, la rozaqum niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian. Entah itu rizki yang sifatnya dunia atau rizki yang sifatnya agama. Ini kita ingin jadi orang yang solihah, rizki. Kalau seandainya kita betul-betul tawakal kepada Allah dalam mencari kesolihan. Bertawakal kepada Allah. La razaqum karena yurzakut ta'iru. Niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana seekor burung diberi rizki. Yusbhu himasan wa taruhu bithana. Pergi pagi perutnya masih apa? Kempes. Pulang sore hari perutnya sudah apa? Penuh. Makanya kalau kita ingin betul-betul jadi ibu yang saliha. Jadi wanita yang saliha. Jadi remaja putri yang saliha. Jadi orang yang saleh, Kau iblah ini. Yaitu. Satu apa tadi? Tawakal. Taufik hanya di tangan. Allah. Yang kedua apa tadi? Usaha. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa maka seluruh kebaikan yang kita inginkan dengan kaidah ini. Wallahu taala a'lam bi Kemudian Syekh menyebutkan waqaidatun ukhra. Di sana ada juga kaidah yang lain. Halaman berapa? 11. La 'alaiha yang harus disampaikan, yang harus diingatkan. Ala wahia Yaitu Annamamba asalah bahwasanya sumber kebaikan Mata air kebaikan Wa asla ma'rifatihi Dan pangkal dalam mengenali kebaikan ya. Inti dalam mengenali kebaikan Asla, pokok, pangkal, inti, ma'rifah mengenali kebaikan Wasabila Adiroyah bih dan jalan dan bahasanya jalan untuk mempelajarinya jalan mempelajari keba kebaikan walhidayah ta ilahi dan pedoman untuk mendapatkan kebaikan apa itu hua kitabullah wa sunnatu nabihi shallallahu alaihi wasallam yaitu kitab Allah Al Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sumber kebaikan, mambaus salah atau mamba'a ya karena ada ana. anna. Anna mambas salah, sumber kebaikan, wa aslama dan pangkal dari pengetahuan tentang kebaikan. Wa sabilat bih dan jalan mempelajari kebaikan. Wal hidayata dan pedoman untuk mencapai kebaikan kebaikan. Adalah apa tadi? Kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam maka wajib bagi seorang yang ingin menjadi saleh atau salihah mempelajari keduanya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sampai kita pada kaidah yang kedua ini yaitu kaidah bahwasanya sumber kebaikan itu ya, sumber ilmu tentang kebaikan adalah apa tadi? Al-Qur'an dan Sunnah. Jangan lupakan kaidah yang pertama. Apa itu? Usaha dan doa. doa. Usaha dan tawakal. Usaha dan keyakinan bahwasanya taufik hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wa shallallahu ala, ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta.